Thank you. Saya tahu kamu ya Kalau yang namanya jatuh cinta itu Mesti happy Mesti semangat Energi positifnya mesti ngali Bukan yang malah stres Nah, kalau kita bikin kolaborasi es krim kamu ini sama resep baru aku, kita gabungin. Pasti rasanya dahsyat.